Baik, Saudaraku, masih bareng bersama Arpas Community di acara temu kangen dan sekaligus dalam acara memperingati hari kemerdekaan negara kita tercinta yang merdeka sudah 72 tahun ya. Merdeka untuk Arpas Community, juga merdeka untuk penonton semuanya. Baik, yang satu ini artis idolanya Jawa Timur mantan peragawati ada arbos community ada ramayana juga ada Prosoting. pro shooting desi talita Ju palapa ayo arba semuanya berkumpul Pascola glow